Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Senang sekali pagi ini bisa kembali bersuara dalam rangkaian berita pagi Mulai dari Aceh Nasional dan Internasional Inilah berita pagi edisi Rabu 1 November 2023 bersama saya Arjan Shah awali berita pagi ini dari Aceh Besar bersama laporan Indra Wijaya. Sudah telun Polres Aceh Besar mengamankan 5 karung berisi ganja kering dengan bobot 150 kg dalam sebuah mobil. Ganja ditemukan saat polisi melakukan razia di Kecamatan Lepung, Aceh Besar kemarin. Kapolres Aceh Besar AKBP Charlie Saputra Bustama mengatakan penemuan 5 karung ganja ini bermula saat petugas melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan yakni satu unit mobil penumpang Nissan X-Trail dengan nomor polisi BB 1743 EP berwarna abu-abu. Namun kendaraan langsung tancap gas dan mengabaikan pemeriksaan. Kemudian personel Aceh Besar melakukan pengejaran dan menemukan mobil tersebut. Saat diperiksa petugas menemukan 5 karung ganja berisi 150 kg. Kapolres menambahkan kasus ini sedang dalam penyelidikan lebih lanjut untuk mengungkap pelaku yang melarikan diri. Kita lanjut lagi berita pagi ini sudah Insiden kecelakaan tunggal terjadi di Jalan Nasional Lintas Sebulsalam, Tapak Tuan, Selasa kemarin. Kecelakaan melibatkan satu unit truk koldisel bermuatan barang ditanjakan terjal desa Singgersing, Sultan Daulat, Sebulsalam. Warga bernama Asmadi mengatakan peristiwa terjadi pada pagi hari. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan itu. Berdasarkan catatan serambinyus.com, tanjakan di desa Singersing merupakan satu dari 9 titik paling rawan kecelakaan di kawasan Kecamatan Sultan Daulat. Di lokasi tersebut kerap terjadi kecelakaan lalu lintas khususnya terkendaraan kendaraan berbodi besar lainnya. Kasus terakhir pada selasa 12 September, dalam kecelakaan seorang pengendara sepeda motor meninggal dunia akibat tertabrak hingga tertimpa mobil box. Korban meninggal dunia bernama Januar 36 tahun warga Gunung Bakti Sultan Daulat Subul Salam. Darlun dari Subul Salam kita beralih ke Banda Aceh. Muhibudin 20 tahun warga di Raya Aceh Timur yang dilaporkan hilang terseret ombak di lokasi wisata Pantai Cermin Loknga Aceh Besar akhirnya ditemukan dalam keadaan meninggal dunia Selasa kemarin. Jasadnya ditemukan 1 mil dari lokasi kejadian. Kepala Basarnas Banda Aceh Ibn Haris Al Husain mengatakan korban dan temannya melihat ada seorang wisatawan terseret arus di lokasi wisata Pantai Cermin Lok Nga, Aceh Besar pada minggu suri. Mereka mencoba menolong wisatawan namun naas korban ikut terseret arus dan tenggelam sementara teman korban dan wisatawan berhasil selamat. Hussein mengatakan tim sar gabungan melanjutkan kembali operasi pencarian hari ketiga. Pihaknya menyisir area 5 mil laut arah Bardaya. Pola pencarian menggunakan teknik paralel dengan memanfaatkan satu unit landing craft rubber atau LCR Basarnas. Akhirnya tim SAR gabungan menemukan korban dalam keadaan meninggal dunia selasa pagi. Sudah bencana tanah longsor terjadi di Gampung Metulang Pantonre, Kabupaten S.C. Barat selasa dini hari pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Bencana tanah longsor menimpa dua rumah warga masing-masing milik Jumadi 37 tahun dan rumah milik Abu Bakar Sarmo 65 tahun. Camat Pantonre Muhammad Yahya mengatakan dua rumah yang tertimpa tanah longsor hanya mengalami kerusakan di bagian dapur. Sementara bagian lainnya tidak rusak karena material longsor tertahan di bagian dinding rumah. Bencana alam terjadi diduga akibat curah hujan yang terus-menerus mengguyur wilayah tersebut. Yahya menyebut proses pembersihan material longsor ikut dibantu pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Ramil, Polsek dan Muspika Pantoneru. Alat berat juga dikerahkan ke lokasi memindahkan material longsor. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Kita beralih ke informasi nasional, Sudarlun Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan alasan Presiden Jokowi mengusulkan nama Kepala Staf Angkatan Darat KSAD Jenderal Agus Subianto sebagai calon Panglima TNI menggantikan Yudo Margono. Menurut Ari, Presiden Jokowi telah mempertimbangkan sejumlah aspek dalam memilih calon Panglima TNI. Selain itu, Kepala Negara disebut memiliki hak prerogatif dalam pemilihan orang nomor satu di lingkungan militer tersebut. Aspek yang dilihat yakni kualifikasi kepangkatan, kepemimpinan, profesionalisme, dan rotasi antarmatrah. Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani mengaku bahwa pihaknya telah menerima surat Presiden soal pergantian Panglima TNI. Puan mengatakan Presiden Jokowi mengusulkan KSAD Jenderal Agus Subianto sebagai calon Panglima. Selanjutnya, DPR RI bakal melanjutkan supres tersebut sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Puan mengatakan pergantian Panglima TNI diperlukan karena Yudo Margono bakal memasuki masa pensiun. Gadlun Wakil Menteri Luar Negeri Iran Ali Bakheri Kani mengingatkan jika perang di jalur Gaza meluas maka hal itu akan menyebabkan musnahnya Israel secara total. Bakheri Kani mengomentari soal perang yang berkecamung antara Israel dan Hamas di jalur Gaza selama 3 pekan terakhir. Pernyataan Bakheri Kani ini disampaikan setelah Hamas mengklaim tank Israel yang maju ke dekat jalur Gaza terpaksa mundur usai terjadi bentrokan sengit. Hamas juga menyebut bahwa operasi darat yang terbatas oleh Israel mengikuti kegagalan mereka melancarkan operasi luas di jalur Gaza. Bakheri Kani dalam pernyataannya juga menyebut serangan Hamas pada 7 Oktober lalu memicu guncangan dalam sistem intelektual dan strategis dunia barat yang dipimpin Amerika Serikat. Bakheri Kani juga menyinggung Amerika Serikat adalah pihak utama yang bertanggung jawab atas berlanjutnya dan perluasan konflik melalui dukungan mereka yang tidak terkendali terhadap Zionis. Israel melancarkan serangan udara besar-besaran terhadap jalur Gaza setelah Hamas menyerang negara Yahudi itu pada 7 Oktober lalu yang dilaporkan menewaskan lebih dari 1.500 orang. Sementara 8.300 orang dilaporkan tewas akibat gempuran Israel di jalur Gaza sejauh ini. Sekarang News Room Seram di Tanjung Permai di Batas Kota Demikian informasi pagi di Serabu 1 November 2023 Informasi pagi Seram BFM bisa anda dengarkan kembali esok pagi pukul 7.00 waktu Indonesia Barat Informasi pagi ini juga bisa anda akses di situs internet www.serambfm.com Follow kita Twitter dan Instagram kami at Seram